Tahammul al-hadis dan ada'u al-hadis Menerima dan menyampaikan hadis Tahammul al-hadis atau menerima hadis Definisi dari tahammul al-hadis adalah menerima hadis dari seorang yang meriwayatkan hadis Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menerima suatu hadis Berikut syarat-syarat tersebut Yang pertama, tamyiz yaitu memiliki kemampuan untuk memahami pembicaraan yang ditujukan kepadanya dan mampu menjawabnya dengan benar. Pada umumnya hal itu terjadi ketika seorang genap berumur 7 tahun. Seorang anak yang belum tamyiz tidak diperbolehkan menerima hadis karena masih belia. Demikian pula seorang yang tidak lagi memiliki sifat tamyiz karena memasuki usia tua. Atau karena faktor yang lain Maka ia tidak diperbolehkan menerima hadis Yang kedua Berakal Orang gila dan idiot tidak boleh menerima hadis Yang ketiga Terbebas dari berbagai faktor yang dapat menghalangi penerimaan hadis dengan baik dan sempurna Sehingga tidak boleh seorang menerima hadis dalam kondisi mengantuk Bising atau dalam kondisi sibuk. Berbagai bentuk tahammul al-hadis. Tahammul al-hadis memiliki bentuk yang sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang menerima hadis dengan mendengar dari lafad ucapan gurunya. Dan metode yang paling tinggi adalah dengan cara imla atau pendiktean. Yang kedua, seorang menerima hadis dengan membacakan riwayat hadis tersebut di hadapan gurunya Metode ini disebut al-art atau pemaparan Yang ketiga, pemberian ijazah Yaitu guru memberi izin secara lisan maupun tertulis kepada seorang untuk meriwayatkan hadis darinya Hukum riwayat hadis dengan cara pemberian ijazah adalah sah menurut jumhur ulama' Karena hal itu sangat perlu untuk dilakukan Kausahan riwayat dengan cara ijazah ini harus memenuhi tiga syarat berikut Pertama, riwayat yang boleh disampaikan dengan pemberian ijazah tersebut harus diketahui Baik dengan ta'in Seperti ucapan seorang sheikh kepada muridnya Saya memberi ijazah kepadamu untuk meriwayatkan dariku Hadis-hadis yang tercantum dalam Sohih Al-Bukhari atau secara umum seperti ucapan Syekh saya memberi ijazah kepadamu untuk meriwayatkan seluruh riwayat dariku sehingga seluruh riwayat yang sah dari Syekh tersebut boleh ia riwayatkan berdasarkan pemberian ijazah yang bersifat umum ini namun jika riwayat yang diperbolehkan untuk disampaikan masih samar atau tidak jelas maka periwayatan hadis dengan pemberian ijazah tidak boleh dilakukan misalnya ucapan seorang Syekh yang mengatakan saya beri ijazah kepadamu untuk meriwayatkan dariku sebagian hadis sahih Al-Bukhari atau sebagian riwayatku. Riwayat yang ia terima tidak sah karena tidak diketahui riwayat mana yang boleh diriwayatkan. Kedua, keberadaan pihak yang diberi ijazah mutlak ada. Pemberian ijazah kepada pihak yang belum memiliki wujud tidak diperbolehkan. Baik wujudnya menumpang pada pihak yang juga diberi ijazah atau terpisah. Jika seorang syekh mengucapkan, Saya memberi ijazah periwet hadis kepadamu dan kepada anak anda yang akan lahir, atau saya memberi ijazah kepada anak fulan yang akan lahir, maka pemberian ijazah seperti ini tidak sah. Ketiga, biaya yang diberi ijazah harus tertentu, baik secara ijazah atau sifat. Seperti ucapan seorang syekh, saya memberikan ijazah kepadamu dan kepada Fulan untuk meriwetkan hadis-hadis yang aku riwetkan. Atau saya memberikan ijazah kepada para pencari ilmu hadis untuk meriwetkan hadis yang aku riwetkan. Jika sifatnya masih umum, maka pemberian ijazah tidak sah. Misalnya ucapan Sheikh, Saya memberikan ijazah kepada seluruh kaum muslimin untuk meriwetkan hadis dariku. Namun pendapat lain mengatakan, bahawa jasa yang diberikan kepada pihak yang belum memiliki wujud atau tidak spesifik tetap sah. Wallahu a'alam.